Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu <Sessus> ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma Perhatikan barakallahu fiikum telah lanjutkan halaman 99 dari kitab Mukhtasarul Fushul tisrarul Rasul. Kata beliau di situ sebutkan barakallahu fiikum hafidakumullah wa minal hibah. Dan termasuk hibah. Hibah itu apa sih? Pemberian. Hibah itu pemberian semata-mata apa hadiah. Paham ya? Nah, barakallahu adapun tahajjud atau tahadu, tahabu salinglah kalian berikan hadiah misalnya kalian akan saling mencintai itu ternyata hadiah fiya'illah di dalamnya ada penyakit, paham ya? yang jelas, setelah praktek memang kalau aku suka kasih hadiah orang lain, orangnya senang kenapa? sebagaimana sebutkan al-imam ibn qayyim al Jauziyah rahmatullah alaih apa itu? innal quluba majbulatun bihubbi man ahsana ilaihah wal buhdi man asa ilaihah sesungguhnya hati manusia itu secara tabiatnya terteta secara tabiatnya mencintai orang yang berbuat baik kepadanya ha? mencintai orang yang berbuat baik kepadanya benar atau tidak benar dan secara tabiatnya secara fitrahnya hati itu apa benci dengan orang yang berbuat jahat kepadanya pahamnya saya waktunya lagi perhatikan baik-baik simak baik-baik masalahnya permasalahan karena yakbalu kebaluh hadiah moyusi bualaya masya Allah dahulu Rasulullah saw Menerima hadiah dan mendoakan pahala kepadanya, faham ya? Atau membalasin membalaskan yang bagus, faham? Saat itu tali kafahnya Nasserul Anha telah datang di dalam as Sahih dari hadisnya Nasserul Anha wa mazaka illa lima yerzuminet minta alifikal di menyahdiilai dan tidak lain itu terjadi melainkan kenapa? Dikarenakan Rasulullah berharap apa? Untuk menyatukan hati, takliful kulub namanya, melunakkan menyatukan hati seorang. Orang siapa? Yang mana? Eh, manyah di ilaih orang yang memberikan, hidayah, memberikan apa? hadiah kepadanya. Bihilati khairih minat umar. Berbeda dengan yang lainnya dari kalangan para pemimpin. Kalau ke para pemimpin ngasih hadiah, kadang ada maunya. Eh, ada udang dibalik, batu. Paham iya? Coba lihat ketika sudah eh, memasuki apa? akhir eh, lima tahun. ketika Sudah sampai akhir lima tahun. Banyak kan para pemimpin, pejabat datang. Eh? ke kampung kampung ada maunya apa maunya ada udang dibalik baku mereka bagi-bagi uang biar antum nyoblos pahamnya nyoblos apa ya, nyoblos salon legislatif pahamnya nah iya nggak ya, kalau biasanya kalau udah akhir 95 tahun ya, pemilu pemilihan umum banyak orang-orang ya oknum oknum ya, berkeliaran ke kampung kampung antum nanti nyoblos mana ah nah, belum ada pilihan ni nah, tak kasih tahu nyoplos ini aja ini uangnya baik amanah guni ini wahana nah, ini tak kasih uang ini bukan nyuap ni ya ini hadiah nah, itu ternyata ada udang di balik batu dia ngasih dia, dia nyoplos nomor itu paham ya kondisikan jadi kalau antum kita beragama sunnah jangan pernah ikut andil dalam apa ranah atau permasalahan demokrasi demonstrasi pemilu jangan Ketua Pintu ya, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Besok ikut noblesnya, Pak. Datang ke eh, TPS ya, Pak. Tempat pemungutan suara. Antum nyari alasan. Maaf, Pak. Besok Anna ada urusan penting. Lebih penting daripada nyoblos Apa itu? Hah? nyari dijamin, misalkan Nanti makan untuk sapi, silakan. Ada keperluan pekerjaan. Antum tolak sekali dua kali. Setelah itu nggak pernah datang lagi. Alhamdulillah. Ya? Nah, tapi kalau antum datang, siap-siap ya datang. Datangnya. Datang nggak nyoblos juga, Dicoblos semuanya, sama-sama diitu keliru. Kenapa? Karena orang terkesan, oh dia membelikan. Mam ya, makanya tuh jangan tertipu dengan para dai, selebritis, dai YouTube, konblog, mam ya. Nah, dai dai konblog, eh? sudah tahu hukumnya, terkenal, viral, tapi bodoh, bahasa Jawanya konblog. Mam ya, Allahul Musta'in, bahasa kasarnya, bahasa ekstrimnya konblog, kondang tapi kok, konblog. Allahul Musta'in, sudah tahu hukumnya malah. Membolehkan Allah melantan. Apa itu? Antum ingat ketika pemilu waktu itu pemilihan gubernur Jakarta eh, antara nabar kalau pihkum pulan bin pulan dengan pulan bin alam, lah miah. Ya, nah eh, ada oknum-oknum para dai berzengkot, lah miah. Ya? Mengaku al-sunnah membolehkan pemilu daripada ente engkau nyoblos mending ente nyoblos yang ini. Kalau ente nyoblos yang ini dia Insyaallah masyarakatnya lebih kecil daripada entengnya -enteng Belas. Nanti naik orang kabar bagaimana? Sumbat lagi sudah. Pamya siapa? Eh, Opnum tersebut Baraka Lofi dai terkenal viral sebagai penasihat. Eh? Nah Baraka Lofi eh, pun pondok-pondok atau maqtalir syad. Siapa itu? Mungkin kenal bang firanda Andirja. Pamya ulah alam. Apakah benar atau tidak? Andirja itu anak dari Irian jaya paham ya, nah yang jelas posisinya para kolofik itu membolehkan, akhirnya banyak orang yang datang ke TPS, tempat pembuangan sampah itu yang benar, tapi mereka tempat pemungutan suara, ahlu sunnah gak usah ikut-ikutan sudah, ahlu sunnah itu gak berpartai, walah politik, walah lembaga, walah parlemen, walah partai-partai sudah paham ya, ahlu sunnah itu pokoknya rakyat sipil duduk, disiplin, sesuai dengan akurat sunnah terus sunnah-sanapi gak usah nengok-nengok sudah Nah, kalau ada sudah waktunya pemilihan nah baru talak-talak datang talak legislatif bagi-bagi uang ya? nah itu ada tujuannya itu ada udang di balik, batu, pasti sudah itu ya? walaupun yang mengatakan kami gak nyuap ya nyuap haram pak, Tahu kami itu nyuap haram pak ustad, tapi tolonglah pak Ustadz, doakan ustad, ini hadiah nih upload, terima aja ustad sebagai apa, nah, tentu terima kasih macam-macam mereka, dulu yang datang juga waktu itu, pemilihan bukan pemilihan yang tingkat tinggi sudah, hanya pemilihan dukuh, paham ya? pemilihan dukuh salah satu ya, pemimpin dukuh datang minta doanya. Pak Ustaz tolong nanti doakan Pak Ustaz ini Sebelumnya enggak pernah nyalon ini, tapi hari ini kali ini mau nyalon Pak Ustaz. Tolong doakan setiap salat malam. Nah, ini ada uang 1000 bukan uang Ustaz. Paham ya? diterima. Kita tahu di balik ucapan itu ada udang. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Di balik ucapannya itu ada maunya gitu loh. Hati-hati itu ya. Ada oknum yang dia tuh apa? Mentari dunia setiap kali ditanyangi salah talon lebih selatih, diterima uangnya partai A, B, C, D empat partai, datangi Ini datangi tarulah contoh contohnya ya, contohnya nampar akalabikum, Pak Julebi lah. didatangi si A didatangi si B si C, si D, itu semua talon legislatif dalam perwakilannya, kamu nanti kalau pemilu coba sana ya nah, tak kasih uang 100 ribu siapa dan terima berapa? 100 B juga datang Nanti kalau pas 100an enggak plus ana ya. Kata eh, kata si Zulabit, eh, siap katanya? Kasih 100. Saya juga ngomong. Eh, nanti kalau pas 100an ente nyobos ana ya. Eh, kemudian kata si kata si Zulabit, siapa katanya? Sudah dapat berapa? 300. D datang juga. Paham ya? D datang juga. Nah, nanti kalau pas eh ane lagi nyalon, ente enggak ya. Kata dia, siap katanya? seratus, ini bukan uang suapan, ini uang hadiah katanya. nah, ternyata oknum ini hanya ingin mengumpulkan uang, begitu datang waktunya, datang temponya datang hari hanya, datang beneran ya, ditoblos semua, satu, dua, tiga, empat kan dia gak bohong dapat 400 ribu dia Allahumusan, itu pun datangnya dia, tidak dibenarkan dalam syariat karena apa? datangnya dia itu menjadi sorotan itu loh, berarti dia seakan-akan bolehkan, walaupun dia ya. ini kisahnya sebagai apa? sebagaimana apa? sebagaimana ketika kita hadir tempat orang-orang apa? memberikan acara apa? bid'ah. Acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj antum di situ. Ana cuma uh, anu mendekatkan air minum saja. Ada di situ. Enggak usah datang sudah, mau ikut, ikut tampung situ sudah. Antum duduk situ itu sudah keliru. Karena apa? Akan-akan antum mengiyakan itu loh, membolehkan ritual mereka. Terus bagaimana? Sudah kalau mereka ada acara seperti itu, enggak usah ikut-ikutan sudah. Lan, lan dekatkan air minum, walau bikin snacknya, walau bikin arem-arem, walau bikin eh, bakso eh, tahu bakso, nggak nah, usah, amnya. Atau nah, ngareng aktivitas yang lain. Ini penting sekali ya barakaloving jangan sampai kita tertipu dengan apa Bujukan kerajuan yang tidak tepat. Coba lihat sini Barakalewi yang terakhir. Nggak mau panjang lagi, lagi masalah. Dan lihat lagi. فَإِنَّهُ قَتْ hadis الْحَدِثِ عَنَّ الْحَدَاءِ الْعُمَّ الْهُلُلُلُلُ dikarenakan telah datang dalam hadis sahih bahwa hadiah para pegawai, para karyawan itu adalah gulul adalah pengkhianatan tahu niya jadi kalau sudah ada gaji karyawan itu kan gaji tetap kok tiba-tiba pemimpinnya kasih hadiah itu ada tujuannya biasanya tahu niya ada tujuannya biasanya nah kalau gaji kan sudah selesai ya nah sampai-sampai dendukilkan apa? hadiah untuk para karyawan dari pemimpinnya itu masuk dalam ke kenyamanan karyawan. Karena biasanya nanti hal, kalau pemimpinnya ini nyalon lagi, dia milih gitu loh, biar milih pemimpinnya tadi itu, biar istilahnya biar enggak kalah gitu loh ya. Jadi kasih hadiah. Kalau gaji enggak masalah, ini lain lagi nih. Ah, eh, kasih hadiah. Biar adanya apa karyawan pada senang, gitu loh. Kita lihat sini. Li anna fi hakihim ar-ra' karizwan. Kerisan, ya. Riswah. Dikarenakan ini nambara kalau fikum pada hak mereka itu para umat, para pegawai itu seperti apa? suapan, disuap hadiah, hadiah, hadiah, hadiah nanti kalau dia nyalon, menang, karena apa? sudah senang dikasih suapan tiap hari sekarang orang kalau lapar, lapar, dikasih suapan senang enggak? senang atau tidak amir? ya kalau ngasih suapan, tiap hari, suapan lama-lama senang, nah kalau sudah senang mau enggak mau dia nyalon, kasih nyebablah seperti itu, Allahul Musta'anam pasti memilih li wujudit tuhmah, wallah ta'ala alam karena adanya tuhmah, apa tuhmah itu? apa tuhmah? kecurigaan namanya karena itu ada unsur kecurigaan mencurigakan orangnya itu ada kecurigaan situ kecurigaan jangan-jangan dia itu nyuap itu loh padahal hadiah makanya kalau ngasih dia nah barakallahu fikum yang lainnya kalau para pegawai cukup Bapak dinaikkan gajinya kalau itu benar hatinya naikkan gajinya selesai nah ikhwani azza anzakumullah wa barakallahu fikum yang terakhir wa minal faraid dan termasuk perkara-perkara yang kaitan dengan faraid apa faraid ini Bukan perkara yang mati baparoh itu tarikah harta peninggalan si majid enam masalah tentang bahwa an-nahwasasulayyuratma saw. Permasalahan baru bahwasannya Rasulullah saw tidak ngabara kalau ﷺ memariskan wa an-namataraqosadakkah dan bahwasan semua yang Rasulullah tinggalkan serbekah. Jadi Rasulullah ketika meninggalkan harta itu bukan apa, bukan harta warisan tapi apa? Tapi sedekah. Rasulullah itu tidak apa, meninggalkan harta warisan sisanya, harta-harta yang tinggal itu sepakat semua. Karena akhrajna bi sahiha yang sebagaimana dikeluarkan di dalam sahihain, an Abi Bakrah, an Abi Bakr radhiyallahu anhu istima' ya, dari Az-Zubair radhiyallahu anhu anna Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha sa'alat miratsaha min abiha, bahwasanya waktu itu Fatimah nanya, nanya warisan dia dari bapaknya, mana warisanku? Maka wala Rasulullah sallallahu alaihi aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata, la nurith Maka para aku tidak pernah memberikan warisan. Huh? nah, Apa-apa yang ditinggalkan itu sedekah semuanya. Fatimah nanya Fatimah siapa ini? Fatimah putri Rasulullah. Salat nanya, "Mana warisannya?" Dijelaskan di sini para Abu Bakar mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah tertengar mengatakan apa? Aku tidak memberikan meninggalkan warisan. Apa-apa yang aku tinggalkan sedekah." Berarti apa? Enggak dapat ini. Sedekah. Innaman yakunu 'alil Muhammad li hadzal mal. Nah, hanya saja Ali Muhammad itu keluarga Ahlul Bait mereka makan dan hata hatain hatta sedekah. Apa Ata, bener atau enggak harta sedekah ini? Om ya. Bener apa enggak makan makan harta sedekah ini? Ya. Ha? Benar enggak Abdullah? Eh, yang enggak diperbolehkan kalau hadiah diperbolehkan sedekah seperti zakat ada diperbolehkan am wa anni wallahi la ughayyiru shay'an min shadaqati Rasulillah sallallahu an halihallati kanat alaihi fi ahdini. Naam. Maksudnya waktu itu sempat apa tibul apa timbul eh sangkaan keraguan wasanya kita makan dari harta ini gitu loh. Langsung Abu Bakar Siddiq mengatakan eh, sesungguhnya demi Allah aku tidak akan pernah mengubah sedikit pun dari sedekah Rasulullah sallallahu dari keadaannya. Eh, yang apa yang ada di zaman beliau. Maksudnya tidak boleh dibagikan sebagai harta warisan itu yang tidak diperbolehkan. Nam, walaupun An Nabi Shallallahu Anhu An Rasulullah Sosan Kal dan juga di dalam sahnya dari di hati Nabi Shallallahu Anhu Anhuasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang kertasin warisati dinar. Ma taraktu nisai wa muonat yang am ini fahwah saudakoh, masya Allah. warisku hendaknya tidak bagi dinar, harta peninggalannya itu hendaknya tidak dibagi. Paham ya? Apa-apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan juga nagati, pegawaiku, maka itu ada sedekah. Paham ya? Yeah? Nah, munah amil itu materi gaji pegawaiku, yeah, karyawanku, itu sedekah. Waqat adzulum ala talika ahlul hal wal aqab dan sungguh nabarakallahu fikum ahlul hilmul aqab itu ahlul ilm maksudnya mereka sepakat ijma'. Naam Wal-tifatailah kuraatul syiahur rawi'ithoh dan tidak menoleh sedikitpun kepada apa nah hayalan-hayalan orang syiah dan orang rawi'ithoh faham disekian jadi ahli ilmu sepakat am ya tidak menoleh kepada kuraatnya syiah rafidah am ya nah fa'inna jahalhum qatsar bih ruqban Allah musta'in Karena semuanya bodohnya mereka Syiah Rafidah dan juga sama mereka Syiah dan Rafidah. Karena sebab bodohnya mereka, nama Barokahul Fiqom, nama orang-orang yang berkendaraan itu berjalan di atasnya, maksudnya mengikuti pendapat mereka. Allahul Mustaqim. Kesimpulannya bagaimana? Keluarga Rasulullah Al Muhammad, eh, Ahlul Bayt tidak memaklankan sedekah walaupun zakat yang diterima diterima kan ada hatiyan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.